Assalamualaikum warahmatullahi Bu ya saya mau bertanya. Ada sebuah cerita dari teman si suami itu lagi terpuruk, lagi terpuruk. Iya, setelah berusaha dapat pekerjaan dengan gaji sebulan sekali. Gimana? Setelah berusaha dapat pekerjaan dengan gaji sebulan sekali. Bu dapat Tapi, gaji dengan gaji sebulan sekali, sebulan sekali ya, gaji ya. sebulan sekali. Tapi Tuh. si istri marah dan benci banget enggak terima sampai bilang si suami itu enggak bertanggung jawab dan selalu berkata kasar. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan ke si suami supaya rumah tangganya kembali sakinah mawaddah dan rahmah? Ma. Terima kasih. Cerita seorang suami sudah berusaha dapat rezeki, dapat gaji sebulan sekali. Istrinya marah-marah. Kayaknya Istri ini kalau betul dapat suami siapapun tetap marah-marah. Sebab rata-rata orang gajinya sebulan sekali. Ini kayaknya istri pusing ini. Dia minta gaji satu jam sekali kayaknya. Wah ini bermasalah ini. Ya enggak aja. Baik, yang perlu ditinjau sekarang uh, suami harus berusaha. Yang jelas suami sudah berusaha. Kalau memang betul usahanya maksimal, usaha maksimal, ikut petunjuk, musyawarah dengan istri. Kemudian setelah itu, di saat hasilnya itu kurang, kok istri masih gak terima, ini adalah istri yang tidak baik. Kalau memang betul suami sudah berusaha. Ini musibah. Ada seorang wanita kalau punya sifat semacam itu. Tapi memang ada seorang laki-laki itu memang pemalas. Ini yang gue problem. Pemalas ya. Ada usaha tuh enggak bertahan. Usaha ini enggak bertahan. Ini enggak bertahan. Pengennya itu dia itu kipas-kipas dapat duit begitu. Ada suami begitu, ada orang ngadu kita. Suami saya Bu, ya aduh suruh kerja ini enggak mau katanya berat katanya. Duh. Ya semua kerja ya begitu. Ada berat, nanti kalau sudah terbiasa jadi enggak berat padahal kerjanya beratnya apa sih ibunya. Begitu cuman begini, tapi memang ada per laki-laki pemalas. Wah, ini dosa besar laki-laki begitu itu enggak punya tanggung jawab, berani nikah tapi tidak Nah, ini. Baik, yang penting suami sudah berusaha, lah kok ternyata hasilnya masih kurang, maka alangkah indahnya seorang istri kalau dia bisa mengerti. Tapi ingat, bagi seorang istri jika ternyata suaminya tidak bisa memberi nafkah yang cukup tapi kalau sudah cukup, awas hati-hati. Dosa besar dia. Dan terkutuklah wanita tersebut. Kalau suaminya sudah mencukupi, ya, ternyata kok masih tidak terima bikin ulah. Wah ini nasib buruk. Biarpun katanya setiap malam tahajutan, siang hari puasa dia adalah ahli neraka. Su'ul adab kepada suami. Tapi jika ada seorang istri yang suaminya tidak mencukupi nafkahnya, cukup wajar Bukan cukup selera perempuan yang tidak benar. Awas hati-hati. Cukup wajar. Orang yang paling rendah di kampung itu berapa sih? Misalnya di kampung itu rata-rata umumnya 300 ribu untuk sebulan. Misalnya. Berarti mencukupinya sebegitu. Lah kok seleranya 10 juta ya? Tidak masuk di situ. Bukan. Seorang wanita yang sudah dicukupi oleh suaminya. Maka kalau ternyata dia masih tidak terima. Dicukupi secara wajar. Umumnya orang di kampung itu. Maka ini perempuan yang Yang seolah adab kurang ajar kepada seorang suami Dan dia tidak mengerti syukur Dan Allah murka dengan orang tersebut Tapi jika seorang istri menemukan suaminya Tidak mencukupi nafkahnya Kebutuhan itu Kebutuhan sudah dipas-pasin itu Sehari sebulan itu 500 ribu Eh suami hanya ngasih 100 ribu Dan ngasih 100 ribu bukan karena dia itu orang pelit Karena memang orang pailit Ya, bangkrut terus dia Nah bagaimana kisahnya seorang istri yang demikian itu Islam agama yang adil Tidak boleh ada wanita terseksa di bawah naungan suami seperti itu Maka seorang wanita tersebut boleh memilih Yang pertama adalah boleh minta cerai Cuman akhlaknya tidak ada keterlaluan Jangan sampai ada uang abang sayang Tidak ada uang abang ditendang Ini kan istilah yang nggak benar itu jadi kalau mang suami tidak bisa mencukupi nafkah maka seorang istri boleh minta cerai yang pertama yang kedua adalah sabar dan membantu ini pernah terjadi kalau wanita tersebut dengar omongan kami ini ada salah satu ketika sahabat nabi seorang wanita ngadu ke rasulullah ya rasulullah saya punya suami nggak punya nafkah rasulullah ya langsung tanggap untuk menyelesaikan masalahnya umat Terus kamu makan bagaimana Ya kalau saya sih Alhamdulillah masih punya duit Tapi masa saya nombokin terus ya Rasulullah Saya masih punya kebun korma Sisa-sisa peninggalan orang tua warisan Saya makan Cuman masa hidup saya kok Saya sebagai istri kok nombokin terus Kan ada ya istri nombokin terus Nabi berikan pilihan Kalau begitu ada pilihan buatmu wahai ibu Yang pertama adalah kamu minta cerai Mikir cerai Aku sayang sama dia itu bapak dari anak-anakku Cerdas dia rupanya eh? Apa ada pilihan lain yang Rasulullah Rasulullah menjawab ada pilihan yang lain Jalani hidup seperti yang sudah kamu lakukan Kau yang mencukupi Karena kamu yang punya duit Kan ada ya suami gak bisa kerja Tapi istri bisa kerja ada Kamu yang mencukupi Dan di saat seperti itu kamu mendapatkan dua pahala Sebagai maksudnya tiga pahala Dapat tiga pahala Yang pertama adalah pahala sedekah yang kedua bahalah memberikan apakah silaturahmi menyenangkan suami. Yang ketiga bahalah silaturahmi. Bahalamu double. Kata wanita tersebut, ya Rasulullah, saya milih yang kedua saja. Milih yang kedua. Masak cerai gara-gara gitu saja? Hidup cerai, ini perempuan model apa? Ini cewek matre. Perlu kesabaran sebab yang namanya hidup kadang-kadang seperti itu dan yang namanya sedih tidak selamanya. Ada saat-saat Mungkin sedih sesaat Akan diberi oleh Allah Yang besar setelah itu Makanya kadang-kadang tidak -kadang sabar Langsung tak cerai Dikit-dikit Tapi haknya dia Tapi tidak indah Baik Seperti itulah Kalau wanita tersebut Termasuk wanita yang sudah dicukupi Kok ternyata Masih marah-marah tersebut Gimana caranya Waduh Ini dinasihati Diingetin terus Mungkin ngundang orang Ustadz Nasihati agar wanita tidak itu. Tapi masih saja begitu bu ya. Wah, kalau sudah masih seperti itu, ya kamu jangan susah kalau ya. katakan kepada orang jangan susah. Kalau sudah nanti malah merusak, tidak punya adab, Ngajari anaknya tidak berakhlak. Kadang-kadang anaknya jadi berani gara-gara ibunya loh ya. Maka termasuk wanita yang halal dianjurkan untuk ditinggal adalah setelah dia dididik tidak bisa, malah bakal merusak rumah itu sendiri. Sebab kalau diteruskan malah hati suami ngedumel terus, bahkan bisa berubah menjadi kebencian, lalu juga nanti anak-anaknya menjadi suul adab kurang ajar seperti ibunya. Maka biarkan dia mengambil jalan sendiri, mungkin bisa mendapatkan suami yang biasa bisa punya gaji satu jam sekali tadi. Nah, ini, ini, karena apa? Adabnya tidak ada, dan Islam ada solusi. Tapi kalau suami itu tetap sabar begitu, wah surga wali itu dicaci maki sama suami sabar. Tapi istrinya masuk neraka. Wah ini ada. suami sabar ada, suami sabar dicaci maki. Masya Allah, terima kasih istriku. Biarpun kau mencaci maki, tetap kau cantik di mataku. Wah hebat benar itu. Tapi kasihan sang istri. Was hati-hati ya haknya seorang suami itu melebihi daripada hak orang tua wah ini ancaman nih eh? makanya yang enak-enak kalau suami-suami gak pakai cemberut deh naklukin suami saja kok pakai marah-marah gak gak level tuh kalau orang kalau naklukin suami gak perlu pakai marah-marah cubit digigit kuping. Ayah, indah lah sama suami masa model wanita kok begitu tuh Hah? jangan bikin, kalau pengen yang indah-indah sajalah hati-hati dengan suami kalau sampai durhaka kepada suami melebihi daripada durhaka kepada orang tua kalau ada seorang wanita yang durhaka kepada suaminya maka dia tidak akan bisa bahagia sampai kapanpun apalagi sampai dia membuat ulah agar dicerai dan sebagainya dia membuat pelanggaran besar dia pun mendapatkan orang yang katanya baik akan menjadi jelek setelah itu atau dia akan tersiksa setelah itu dan juga ingat bahwa para suami Istrimu adalah naungan di bawah naunganmu. Amanat besar di bunda'mu. Kalau dolem kepada seorang wanita, maka ketailah. Dolem kepada tetangga saja menjadi sebab masuk neraka. Dolem kepada istri juga neraka. Hati-hati. Ini kan ancaman dalam Islam. Tujuannya agar satu, semuanya sama-sama indah. Suami bertanggung jawab. Sebisa mungkin, semaksimal, semaksimal mungkin berusaha. Dan istri bersyukur sebisa mungkin. Sebesar apa pun yang diberikan seorang suami, maka hendaknya senyum yang harus selalu ditebar terima kasih harus menjadi kebiasaan yang dia ucapkan Masya Allah, butuhnya 500 ribu dapat 200, Alhamdulillah bang dapat 200, ada tetangga kita gak dapat apa-apa Alhamdulillah, eh Masya Allah istri solehah ini ini indah-indah tapi ada na'udhu billah jangan bikin susah dia hidup Nabi Muhammad mengajari ilmu kemesraan kok. sama suami hidup susah kok. ekonomi susah, banyakkan duit susah macam-macam sih. -macam yang kebanyakan duit itu rebut gara-gara apa? yang satu ngajak Surabaya, satu ngajak Jakarta ini orang dasar nasib buruk musuhan terus di rumahnya gara-gara bentuk rumah saja abang ah, suruh bilang ini-ini padahal ingin rumah harganya 2 miliar duit sudah ada gara-gara beda genteng ini memang nasib hati busuk musuh apa-apa bisa jadi perang tapi kalau sudah hati lembut Masya Allah kekurangan tidak akan menjadi sebab permusuhan indahnya hidup kalau dengan hati yang saling mencintai karena Allah Wallahu a'lam bisawab